setuju bisa goyang gamacam bisa ya Oke sama sih malam hari ini terpiis dan tidak goyang lagi bersama new Metro, Metro! Kali tangannya wana buat kalianyan dong ia bisa